Wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsir wahidah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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه yang saya muliakan pada hari Ahad ini tanggal 24 Jumada Tsaniyah 1428 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2007 kita Melanjutkan Kajian intensif atau daurah Kita berbunyur Tentang jual beli Yang kedua Dimana dalam Daurah yang pertama Kita telah Menyelesaikan Syarat pertama dari tujuh syarat sahnya jual beli Sebagaimana sudah disebutkan bahwa jual beli Atau transaksi jual beli dinyatakan sah Jika telah memenuhi syarat-syaratnya Dan syarat-syarat jual beli itu disimpulkan oleh ulama Hingga tujuh syarat dan sebagiannya membatasi hanya 6 syarat Pada kajian pertama kita telah menyelesaikan syarat yang pertama yaitu Wajibnya atau kewajiban adanya unsur at-tarazi Saling rela Kerelaan dari dua pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Jual beli tersebut Dan kita telah memberikan Atau membahas beberapa contoh Dan bentuk transaksi yang terkait Dengan syarat pertama ini Semoga apa yang telah lalu itu Bisa menjadi faedah Bagi kita semuanya Ada satu permasalahan Yang Yang Tersisa Terkait dengan syarat pertama itu Yaitu syarat At-tarawwi Adanya unsur Kerelaan dari kedua belah pihak Atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Itu Permasalahan ini adalah Terkait dengan pembahasan Hukum jual beli yang bersumber dari uh, adanya paksaan, adanya paksaan untuk menjual barang miliknya, apakah sah ataukah tidak sah jika seorang memiliki barang kemudian dipaksa dengan ancaman-ancaman yang membuat Pemilik barang itu takut Untuk menahannya Sehingga dia terpaksa dan takut Dengan penuh rasa takut Dia terpaksa menjualnya Kita sudah membahas bahwa jual beli atau transaksi Seperti ini tidak sah Karena bertentangan dengan Nas, Al-Quran, dan Sunnah Yang sudah kita bahas Ya yuhalladina manu La ta'kulu amwalakum Bainakum bilbatin Illa antakuna Tijaratan Antara din Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengambil atau makan Harta sebagian kalian Yang lainnya Dengan cara yang batin Kecuali Melalui sistem transaksi Tijara jual beli Yang Di dirikan di atas unsur saling rida saling rela kemudian hadis rasul saw yang sudah kita bahas pula inna albayyuh antaraldin hanyalah transaksi jual beli yang sah itu apabila berada di atas kerela maka membeli barang dari seorang yang dipaksa untuk menjual Barangnya tersebut atau bendanya itu Tidak sah Namun ada satu gambaran terkait dengan Permasalahan ini Satu gambaran Dimana Menjadi sah Walaupun tidak rela Yaitu Apabila Si pemilik barang Dipaksa untuk menjual Karena Barang tersebut Juga milik Saudaranya Jadi Sebagian milik Si A Sebagian yang lainnya milik si B Misalnya Ada seorang punya mobil Warisan Mobil Warisan dari ayahnya yang meninggal Untuk Tiga orang anak Dua dari tiga orang ini Menginginkan mobil tersebut Untuk dijual karena Keduanya butuh uang Sementara yang satu Gak mau Enggak, Gak boleh Gak boleh dijual Sementara saudaranya yang dua Sangat membutuhkan Kepada uang sangat butuh dia dalam kondisi seperti ini boleh untuk dipaksa nah, karena terkait dengan hak dua orang saudaranya dua orang saudaranya sangat butuh kepada nilai daripada atau nilai uang dari mobil tersebut dalam kondisi seperti ini jual beli yang didasari adanya unsur paksaan kepada salah satu pemilik dinyatakan sah karena kalau tidak dijual barang itu akan menggolimi salah satu pihak nah, kecuali pihak yang pertama siap mendatangkan ganti ya sudah jangan dijual saya yang ganti lain lagi nah, atau rumah misalkan dari waris juga atau dua orang yang beli bersama-sama sebuah rumah Kemudian pada salah satu waktu suatu waktu salah satu dari keduanya butuh. Nah, maka walaupun salah satu pihak dari sekian pihak itu tidak rela, tetap jual beli itu sah. Misal yang kedua adalah orang menggadaikan barang pinjam uang dengan menggadaikan sebuah barang. Dengan janji waktu selama 2 bulan Sudah ketika Ditunggu sampai Datang waktu 2 bulan Saatnya harus di Dilunasi nah, Ternyata Sudah datang waktu 2 bulan Ditagih Dia tidak mau bayar nah, Ditagih Dia tidak mau bayar Dalam kondisi seperti ini Pemilik uang yang uh, Dipinjam melalui Sistem gadai itu tadi Berhak untuk menjual nah, Walaupun si pemilik Menyatakan saya gak rela itu dijual Ya terserah Karena sudah ada janji Ya saya jual barang anda nah, Sesuai dengan Batas waktu pinjaman nah, Ini Bentuk kedua Sahnya jual beli walaupun di dasari di atas apa dilaksanakan di atas unsur paksaan tentunya masalah ini akan berkembang pada masing-masingnya ya. tetap seperti yang saya sampaikan kita hanya memfokuskan kepada pembahasan tentang masalah rela atau tidak rela misalnya contohnya berkembang loh bagaimana Ustaz pinjam uang seratus ribu menggadaikan sepeda motor nilainya 2 juta masa diambil begitu oh ya nggak lain lagi nanti ada persyaratan kalau kalau diambil nilai sudah motor 2 juta maka itu riba, nggak ya, boleh. lain lagi itu bukan pembahasan kita sekarang itu nanti akan ada pembahasan tentang hukum arrah, hukum gadai. Tapi sekarang yang penting difahami ini adalah apa adanya atau wajibnya unsur kerelaan di dalam transaksi ya, jual beli, tidak boleh dipaksa. Nah, namun ada beberapa gambaran tertentu yang di sana diizinkan adanya unsur paksaan ya. sampai di sini bisa dipahami insyaallah nah. sebelum kita melanjutkan kepada syarat yang kedua ada yang perlu ditanyakan terkait dengan itu jangan melebar terkait hanya itu saja ya yeah. kalau negara ah ah Enggak, enggak boleh. Enggak boleh dipaksa. Nah, tetapi kalau itu untuk kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umum, ya. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada eh, tempat lain selain jalur itu, maka dalam kondisi ini negara berhak untuk melakukan itu. Nah, jadi, persyaratannya adalah itu tadi kalau seandainya itu adalah untuk kepentingan umum kemaslahatan umum kaum muslimin ya, dan tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh tidak ada cara lain yang bisa ditempuh maka negara berhak untuk memaksa tentunya diganti rugi dengan harganya nah barakallahu'alaikum, boleh Ya. waksud dengan pernyataan tidak setah itu Apakah, apakah yang dihasilkan itu haram. Haram Bagaimana Kalau tidak sah. Kalau ya kalau dia taubat, ya. sekarang kan melebar ini sudah. Ya, nah, ini pertanyaan sudah keluar ini sekarang. Tidak sah, tidak sah sudah cukup. Nah, kalau dinyatakan tidak sah, berarti haram begitu. Jual beli yang tidak sah, maknanya adalah jual beli yang haram hukumnya. Hasilnya ya haram. Terus gimana ustadz? Apa boleh dimakan? Nah ini kan panjang terus. Sebar. Nah, gimana kalau dia taubat? lain nah, lagi urusannya. Kita nggak membahas tentang taubat. Nah, bahas tentang hukum jual beli. Nah, kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman terkait dengan kajian kita. Tetapi dari beberapa pertanyaan itu ada delapan di sini. Sebenarnya intinya nggak terkait dengan pembahasan kita, cuma dipaksa-paksa untuk ditarik ke arah kita gitu ya. Nah, anda melihat saya baca satu persatu. Nah, hampir tidak terkait. Tapi kita coba salah satu yang nampaknya agak sedikit terkait. Salah satunya, dia menyatakan disebutkan bahwa syarat pertama dari syarat-syarat jual beli adalah at-taradhi saling ridha. Lalu bagaimana dengan dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli kemudian terjadi penawaran barang yang dikehendaki tersebut. Dalam keadaan awalnya penjual tidak ridha dengan penawaran si pembeli. Enggak ridha di awalnya. Akhirnya si penjual memberikan barangnya tersebut kepada si pembeli. Ya ini harga jadi sudah dalam keadaan menggerutu. Apakah transaksi jual beli semacam ini Sah ataukah tidak Ya perlu kita ketahui Menggerutunya karena apa Kalau itu menggerutunya memang karena dia dirugikan di sana. Dia beli punya barang modalnya 10 ribu Dia mau jual misalkan 12 ribu Dia tawar 10 ribu 50 rupiah Akan ya, kan kesian ini ini kita jatuh pada larangan lain. Lata pukhasunna sa Janganlah kalian membeli barang orang itu dengan harga yang sangat sangat minim sehingga merugikan. Jangan. Ini adalah larangan lain. Kalau menggerutunya karena ini maka tidak sah jual beli. Tidak sah. Nah, tidak sah. Tapi ada menggerutu, ura-ura menggerutu. Jadi menggambarkan dirinya seolah-olah rugi Wah apa ini nawarnya terlalu leman nah, Padahal dia sudah untung 70% Nah <laughs> Tapi pura-pura menggerutu nah, Yang seperti ini insya Allah sah-sah saja Sah saja Nah, Jadi itu jawabannya Ya Ya Ditulis saja ya Ditulis pertanyaannya insyaallah Kita lanjutkan Kemudian ada pertanyaan yang kedua di sini juga apa hukumnya jual beli Yang dilakukan oleh Anak-anak yang masih kecil Pertanyaan ini Akan terjawab pada pelajaran Siang hari ini insyaallah Nah Kalau ada Syarat yang kedua dari tujuh syarat jual beli adalah ayyakuna al-aqib jaizut tasarruf atau jaiza at-tasarruf maknanya adalah orang yang melakukan transaksi adalah jenis orang yang memang dibenarkan dan diizinkan untuk melakukan transaksi secara syari. Dibenarkan atau diizinkan secara syari untuk melakukan transaksi. Nah. Apa itu kriterianya? Pertama adalah aldin. Seorang yang akil Akil ini maksudnya berakal Tentunya Keluar dari kriteria ini Seorang yang tidak memiliki akal Baik yang pertama Karena ada gangguan pada akalnya Gila misalkan Maka transaksi Yang dilakukan oleh seorang yang mengalami Kegilaan tidak sah Transaksi yang Dilakukan oleh seorang yang gila Itu tidak sah Misalkan Bila kita punya teman Gila ya, Atau punya uh, Saudara atau yang masih di bawah kewalian kita, kita sebagai walinya, penanggung jawabnya, beli sesuatu dalam keadaan deal, maka kita berhak untuk mengembalikan barang itu. Kita berhak untuk mengembalikan barang belian tersebut, walaupun sudah disepakati. Kenapa? Karena si pembeli tidak memenuhi atau sebaliknya kita punya toko tiba-tiba salah satu dari adik kita yang kebetulan lauzubillah gila ya, melakukan transaksi penjualan maka dalam kondisi ini kita boleh meminta kembali kepada si pembeli mana kembalikan lagi ini saya sudah beli enggak saya enggak mau jual barang ini atau dibeli dengan harga yang tidak semestinya Maka secara hukum syari'i boleh untuk diminta kembali Kemudian Orang yang mabuk Mabuk Sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan Tidak sadar atas apa yang dia lakukan Baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual Maka transaksi yang seperti ini Dilakukan oleh seorang yang mabuk Dinyatakan tidak sah Karena tidak memenuhi syarat Apa? Adanya akal yang sehat nah, Bagi pelaku transaksi Kadang-kadang kita menganggap ini remeh remengga Terjadi keributan, banyak keributan ini, Seputar masalah ini nah, Terjadi banyak keributan seputar masalah Keabsahan pihak atau pelaku transaksi Kemudian Bagi orang yang mabuk ini Asakran Yang tidak merasa sama sekali Dan tidak mengerti atau tidak sadar Apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan Sebagian ulama menyatakan Sah jual belinya Sah jual belinya Dengan alasan dalam rangka Memberi pelajaran kepada dia ya. Salah sendiri kok mabuk Sehingga sebenarnya motor Supra X nya Dijual 500 ribu ya. Sudah pelajaran Biar kapok Tetapi Mayoritas ulama jumhur ulama Menyatakan tidak sah tidak sah, nah, dia ya dikembalikan, nah, harus dikembalikan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat dia sebagai pelaku transaksi. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis rasul saw. Yang diriwayatkan oleh alimah Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa Sahabat yang lainnya bahwasanya Rasulullah menyatakan Ruffi al-Qalam antalaz terangkat ketentuan hukum syariat ini dari tiga jenis orang kata Rasul tidak berlaku disebutkan di sini al majnun Hatta atau oh, albajnun almglub ala aklihi hatta yufiqa seorang yang gila yang sudah tidak bisa dikendalikan akalnya ya, sampai dia sadar kalimat sampai dia sadar di sini para ulama mengambil sebuah hukum bahwa di situ ada orang gila yang dunawaktin uh, satu waktu dia gila tapi satu waktu dia sembuh sadar di bulan ini dia gila nanti sadar, sepekan ya di bulan depan, kemudian gila lagi nah, ada jenis orang yang seperti ini ah masa usaha, nah, kalau gak percaya coba tanya kepada rumah sakit orang gila itu nah, rumah sakit yang menangani orang-orang gila, macam-macamnya orang gila, Macam orang, gila. Nah. lah, bagaimana hukumnya dirinci, kalau dia melakukan transaksi di saat dia sadar tidak gila mengerti ini baik, ini buruk mengerti ini uang 100 ribu sehingga tidak disamakan dengan uang rupiah. seribu rupiah, paham dia seratus ribu ini kalau beli barang sebanyak, senilai 94 ribu kembalinya 6 ribu rupiah dia paham? ngebeli barang dia tahu, expired date-nya tanggal sekian ah ini berarti sadar dia kadalu warsanya sampai tanggal sekian berarti dia sadar dalam kondisi seperti ini, sah jual beli dia kapan tidak sah apabila dalam kondisi dia sedang gila dalam pengertian dia tidak sadar tentang apa yang dia lakukan, tidak mengerti mana yang baik mana yang buruk, mana yang mengandung faedah mana yang tidak, mana yang merugikan mana yang tidak. Kemudian dari syarat Uh, atau nah dari syarat adanya akal bagi pelaku transaksi ini juga dibicarakan tentang hukum jual beli anak kecil baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual dalam permasalahan ini para ulama membagi anak kecil menjadi dua sekali lagi kadang-kadang masalah ini kok kayaknya remeh sekali tapi menjadi tidak remeh bagi orang yang pernah ribut gara-gara anaknya. Ya. Ribut dengan pemilik toko atau pemilik toko ribut dengan salah seorang pembelinya gara-gara anak. Nah. Apa hukumnya secara syar'i? Para ulama membagi asabi As atau anak kecil itu Terbagi menjadi dua jenis Al-Mumayyiz wa Gair mumayyiz Al-Mumayyiz itu adalah anak kecil Yang sudah mulai bisa membedakan ya. Sudah mulai bisa membedakan Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan Mana yang mengandung manfaat nah. Men Mengerti nilai uang ya. Mengerti nilai uang Diberi uang sepuluh ribu yang baru kertasnya masih wah lux terus di sebelahnya dikasih uang dua ribu yang sudah leter ya. kasihkan ke anak kecil sebagian anak kecil mungkin ternyata oh ini yang baru yang bagus nah, tapi yang mumbaiyes ya pak mau oh, ini dua puluh ribu nggak lah, apa-apa beli pisang goreng dapat sekintar nah. nah, ini mumbaiyes ini gairul mumayiz sebaliknya yang tidak mumayiz sebaliknya dari jenis yang pertama yaitu mumayiz yang tidak bisa membedakan e, jenis yang pertama ini atau saya mulai dari yang kedua gairul mumayiz hampir para ulama bersepakat bahawa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak mumayiz tidak sah batal Ya haram artinya Nah, ya. Sepakat para ulama Tentang masalah Tidak sahnya Tetapi yang jadi perbedaan pendapat adalah Kalau mumayiz Alimam Syafi'i rahimahullah Dengan tegas Menyatakan tidak sah Walaupun anak kecil itu sudah mumayiz ya. Walaupun anak kecil tersebut sudah Umayyiz. Faham makna mumayiz ya? ya ini sudah bisa memilah Membedakan Mana yang baik, mana yang tidak Mana yang mengandung manfaat, mana yang merugikan Tahu nilai barang, tahu nilai uang nah. Tidak sah secara mutlak Kata pendapat Alimah syafi'i. Maksudnya secara mutlak apa? Walaupun mendapatkan izin dari walinya Dari ayahnya ibunya atau siapa yang menjadi wali yang mengurus anak ini. Tidak sah walaupun dapat izin. <tuh> Dalilnya Bang? Dalilnya adalah hadis yang lalu yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Talib Rufi al-qalam an thalatha disebutkan di sana al-bajnun al-maghlub ala aqlihi hatta yufiqah kemudian disebutkan setelah itu an-naim hatta yastayghidh orang yang tidur hingga dia bangun dan sadar dari tidurnya yang ketiga as-shabi hatta yahtalima anak kecil sampai dia baligh jadi batasannya ba baligh kalau sudah baligh Makasih. Kalau belum balik, walaupun mumayyiz tidak sah, karena hadis dengan tegas menyatakan wa anisabi hadayah talima. Nah. Dan juga dari anak kecil yang belum balik tidak sah. Nah. Nah. Ini maksudnya. Dan transaksi jual beli, transaksi nikah. Dan yang semisalnya itu transaksi yang diatur oleh syariat Yang memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya Nah termasuk ini tadi syaratnya Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan Bahwa jual beli atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil Sah apabila dengan izin dan sepengetahuan Walinya nah, Sah tetapi dibatasi yakni apabila mendapatkan izin dari walinya Kalau tidak dapat izin, tidak sah Kalau dapat izin, maka sah nah. Dengan syarat sahabat, izin Wali atau pengetahuan wali anak kecil yang memayas itu Nah Itu pun masih dipersyaratkan lagi Dipersyaratkan lagi Dalam pendapat Jumhur Jadi Jumhur menyatakan Sah dengan syarat apa? Izin orang tuanya plus Transaksi itu Tidak menimbulkan kerugian bagi Anak kecil ini Dalam bentuk kerugian yang sangat menyolok Sekali beli misalkan disuruh beli nih, nak belikan minyak bimoli ya. Atau filma non kolesterol 1 liter. Ya, ya, Pak, beranggar Pergi nyampe toko beli. Nah, anak ini tahu uangnya 50, uh, uangnya diberi nih, uangnya 100 ribuan. Sampai sana beli bawa pulang. Berapa ini harganya, Nak? Anu, Pak. 78 ribu satu liter iya tujuh puluh Nah, dalam kondisi seperti ini berhak si wali untuk pergi ke toko tersebut kembali dan menyatakan kok tujuh ribu berapa harga sebenarnya. Nah, nah, kalau ternyata si anak ini memang jujur, memang betul belinya tujuh ribu, ya maka harus dikembalikan dan pemilik toko harus menerima, nggak boleh dia menyatakan, bukan sudah terjadi transaksi dia rela si anak ini juga rela, nah dia bayar pakai rupiah ya saya kembalikan susunya pakai rupiah sama, nah, tetap tidak sah dalam kondisi seperti ini atau sebaliknya pemilik toko, nah karena bapaknya masih sibuk ya ada pembeli itu nak ada pembeli tolong dilayani dulu ya. Mau beli apa, Pak? Si anak tanya. Ini mau beli apa namanya? Eh. Eee... Ya tadi minyak Bimoli, Filma. Berapa, anak harganya? rp rupiah Pak, liter. Nah, ini juga begitu sama. Maka si pemilik toko boleh ngecer itu pembeli tadi? Maaf, gagal. Loh, kenapa, loh? Saya beli kok, saya bayar katanya Rp750. Iya, itu anak kecil geliru tadi, enggak sah. Jadi dengan syarat itu tadi Izin walinya Kemudian tidak mengalami kerugian Yang sangat menyolok. Kalau harganya 10 ribu dijual 9.500 Mestinya untung seribu Di akhirnya untung 500 masih sah Nah masih sah Karena ini anak sudah memayiz Dan sudah diberi izin Kerugiannya juga tidak terlalu besar Sudah salah sendiri Kenapa nyuruh anak Kan begitu asal kurugiannya tidak menyolok ada permasalahan lain juga disebutkan dalam pendapat alimam Ahmad rahimahullah tentang atau terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yaitu terkait dengan jenis barang yang dibeli atau dijual kalau jenis barang yang dibeli atau dijual itu adalah barang-barang yang ringan-ringan saja Maka tidak dipersyaratkan adanya izin Walinya Atau Kalau meng, apa istilahnya uh, sepa, Sepengetahuan walinya Tidak dipersyaratkan itu Misalkan Anak kecil beli kerupuk 500 rupiah Tidak ada masalah nah, Sah jual belinya Walaupun tanpa izin Atau sepengetahuan Ayah dan Ibunya atau walinya sah. Jadi tidak kemudian kita memahami kalau kita punya toko anak kecil harus mana? Tidak usah. Mau beli kerupuk 500, ratus nggak? nggak Karena anak kecil. Kesiaan anak kecil mau beli kerupuk nggak boleh. Nah, sana sana sana, tidak oke okay. Anak kecil nggak sah. Nah, Rasulullah saw menyatakan, Rofi' al qalam antalaza. <Gülüyor> pakai dalil lagi yo, anisuna pakai dalil. Nah, cuma keliru tempatkannya. Jadi dirinci. Baik, Itu global e, Pembahasan terkait dengan Syarat Kedua Yaitu Yang terkait dengan para pelaku transaksi Juga dipersyaratkan Walaupun ini Mungkin tidak ada dalam kehidupan kita sekarang Tapi mungkin saja bisa terjadi Si pembeli Ataupun si penjual Haruslah orang yang merdeka Bukan budak bukan budak. Karena kalau budak dia harus dengan seizin tuannya. Nah. Dan tidak boleh dia menjual sesuatu karena sesuatu yang dia jual itu pada hakikatnya milik sang tuan. Jadi budak dan segala yang ada pada dia yang dia miliki itu miliknya tuan. Itu hukum perbudakan. Nah. Sehingga dipersyaratkan juga adanya apa? unsur dia sebagai orang yang merdeka bukan budak. Nah. Lah kalau an uh, Ustaz disuruh pembantu rumah tangga. Nah. Apakah pembantu rumah tangga itu budak? Ya jawabannya bukan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nah. Kalau budak enggak dibayar. Kalau pembantu rumah tangga harus di dibayar. Nah. Kalau budak itu biasanya setelah terjadinya peperangan dari tawanan-tawanan perang orang-orang kafir, nah dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan perbudakan, nah bukan pembahasan kita, tapi intinya kita memahami siapa tahu terus bulan depan kita punya budak, nah, <tuh> <tuh> ya jadi perang kan gitu. Nah. Ini terkait dengan syarat kedua, Insya Allah, sebagaimana saya sebutkan, pertanyaan Insya Allah ditulis untuk menyingkat waktu dan lebih mudah dipahami. Ditulis di secarik kertas, ya, disertakan padanya nama si penanya. Kalau sudah dipahami, maka kita akan melanjutkan pada syarat ketiga. Syarat ketiga Dari tujuh syarat jual beli Syarat sah jual beli Ayyakunal mabi'u halalan Yaitu barang yang diperjual belikan itu adalah barang yang halal Hukumnya Secara syariat Bukan barang yang haram Dari permasalahan ini maka di situ ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya dan banyak terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Nah, jadi seorang yang mau terlibat dalam jual beli baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual tidak cukup dia belajar tentang hukum syarat-syarat jual beli tidak. Tapi dia juga harus mengerti tentang hukum-hukum yang lainnya Contohnya ini tadi Dipersyaratkan barang yang dijual itu adalah barang yang halal Hukumnya secara syariat Dalam permasalahan ini ada beberapa jenis Barang yang secara syarih dilarang untuk diperjualbelikan Dan dinyatakan haram penghasilan dari transaksi tersebut yang pertama adalah al-khamr. Adalah apa? Al-khamr. Minuman keras. Nah. Ini jelas adalah hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim bahwasanya Rasulullah menyatakan innallaha wa rasuluhu harrama bay'a al-khamr Sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan penjualan khamr Dalam permasalahan ini tidak ada khilaf. Tentang masalah khamar itu adalah haram. Tapi di situ ada sekian pembahasan terkait dengan masalah khamar ini. Yaitu jual beli barang-barang yang mengandung unsur khamar. Jual beli barang atau sesuatu Makanan atau minuman dan yang lainnya Yang mengandung unsur khamer Unsur khamer itu dalam Bahasa kimia farmasi ya Alkohol nah. Kalau globalnya secara syari Khamer itu Kulluma askara fahwa khamer Segala sesuatu yang bisa Memabukkan itu adalah Khamer Nah, maka dibahas oleh para ulama Hukum menjual atau membeli Barang yang mengandung alkohol Misalkan minyak wangi Yang mengandung alkohol Yang mengandung alkohol Maka Dan sudah dipastikan bahwa itu adalah alkohol Ini termasuk transaksi jual beli Yang dilarang Baik membeli maupun men Jual. Berikutnya misalkan minuman atau bahkan obat-obatan yang di situ mengandung alkohol, baik diminum maupun tidak diminum. Nah, contohnya ada obat-obatan mengandung alkohol nggak diminum? Ada nggak kira-kira? Kebetulan ada Pak Dokter Farhan. Ada obat-obatan tidak diminum tapi mengandung alkohol. Selain antiseptik. Apa? Sampo. Semua jenis sampo. Tanpa terkecuali ya. Sampo. Itu nanti kembalinya kepada ahlinya ya. Ini, eh, Ahli kimia ya, Untuk menilai secara detail Tetapi secara global kita mengatakan bahwa Barang-barang yang mengandung alkohol Walaupun prosentasenya itu sedikit Tetap hukumnya adalah haram um, Walaupun prosentasenya sedikit lo Kok begitu? Iya karena ada sebuah kaedah di dalam syariat ini yang disepakati oleh para ulama ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram suatu bahan atau unsur yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak maka sedikitnya ikut haram ini baru memabukkan kalau anu-anu persentasenya di atas 15% itu baru memabukkan nah ha? apa? Iya kalau dua lagi, ya, ya, ya, ya. maka sedikitnya pun maka itu juga haram. Ya. Selama masih tercampur dengan bahan khomer, maka hukumnya adalah haram. Baik diminum maupun untuk dipakai biasa. Baik atas pendapat yang menyatakan bahwa khomer itu najis atau tidak najis. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat bahwa khomer itu adalah najis. Atas dasar itu minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh dipakai Karena najisnya nah, Juga atas pendapat yang menyatakan tidak najis Karena itu adalah barang yang mengandung unsur khamr Sementara Rasul sudah menyatakan La'anallah al-khamra wa wa'asiraha wa hamilaha wal-mahmul ilaih Allah melaknat khamr baik peminumnya ataupun yang membuatnya ataupun yang membawanya ataupun yang disajikan yang apa? Nah, nah, itu semua dilaknat jadi bukan berarti khamr itu hanya yang diharamkan itu hanya apa? minumnya saja menjualnya haram, membawanya juga haram maka dari itu ini permasalahan yang cukup uh, Membutuhkan perhatian serius Dari kita semuanya nah. Ada yang mengatakan bahwa Ada jenis-jenis barang Ustaz, Memang ada bahan alkoholnya Tapi bahan alkohol itu sudah Sudah bersenyawa dengan senyawa-senyawa kimia yang lainnya, sehingga tidak lagi berbentuk senyawa alkohol sudah. ini bagaimana hukumnya? kita bertanya untuk kita menentukan bahwa barang ini alkoholnya sudah bersenyawa dengan yang lainnya dan berubah dari susunan atau gugusan alkohol, ya, atau masih tersisa dan belum semuanya bersenyawa. Bagaimana caranya untuk mengetahui? Sementara kita nggak pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar, kimia alatnya dengan apa kita mengetahui. Maka dari itu kita menasehati diri kita semuanya tentunya dengan hadis Rasulullah SAW, "Dhakma yaribuk" atau "Dhakma yaribuka ilah ma la yaribuk". Nah, dari hadis Anas bin Malik, Aisyah dan yang lainnya kata Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu menuju ke sesuatu yang tidak membuat kamu ragu nah, kalau ragu, tinggal gampang al-halal bayyin wal-haram Baik, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada di tengah-tengah perkara yang masih syubhat. Katanya begini, katanya kalau sudah begini hilang katanya. Syubhat, enggak jelas. Maka kata Rasulullah, "Famanittaqish-syubhat faqad istabara lid-din wa irza." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari syubhat, takut untuk jatuh pada syubhat, sungguhnya dia telah menjaga keimanan dan harga dirinya keimanannya terjaga, harga dirinya terjaga. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a Barang siapa yang masih melakukan perkara yang syubhat, jatuh pada perbuatan yang syubhat, maka pada hakikatnya dia telah jatuh pada perbuatan yang haram. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na Kemudian. Barang kedua, nanti silakan yang memiliki pertanyaan ditulis di selembar kertas. Nah. Kira-kira 20 atau 30 menit lagi kita akan istirahat, di situ kesempatan untuk menulis pertanyaan. Yang kedua, dari jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan al-maitan. Al-maita itu adalah bangkai. Ya, bangkai. Nah. Oh, sudah bangkai kok masih mau dijual? Zed? Masa ada orang mau beli bangkai? Nah, ternyata masalahnya juga luas. Nah, masalahnya itu luas terkait dengan ini. Sebelum membahas tentang hukumnya kita harus mengetahui apa itu bangkai secara syar'i. I. Bangkai secara syar'i adalah ma'mata hadfa Hadfa'an fihi Audhu biha Bi ghairi zakatin syar'i Adalah Sesuatu yang mati dengan sendirinya Atau disembelih dengan Cara yang tidak syar'i Ini bangkai Mati dengan sendirinya Atau apa disembelih Dengan cara yang tidak syari Maka itu tergolong Bangkai Dalam permasalahan ini Kita harus tahu mana yang bangkai, mana yang bukan Untuk mengetahui ini Maka kita juga harus belajar Kitabul at'imah Kitab khusus yang membahas Tentang jenis ya, Dan hukum Berbagai macam bentuk makanan secara syar'i gimana? Ah itu harus belajar juga. Sekarang baru daurah tentang jual beli. Sepekan eh, sebulan sekali. 7 syarat berarti kurang lebih 7 bulan. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis makanan secara syar'i hukumnya butuh daurah sendiri. Nah, butuh waktu setahun misalnya. Nah, jadi memang ilmu itu banyak menuntut dari kita sekali lagi penting jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mendengar berita pertandingan persib persija hati-hati hati-hati nah. jangan dihabiskan waktunya untuk itu nah. kemudian setelah kita tahu definisi almeita bangkai Maka di sini ada pembahasan yang cukup panjang. Di antaranya adalah uh, menjual bagian-bagian tertentu dari bangkai. Tadi mungkin kita terbayang bangkai itu urusannya dimakan atau tidak dimakan, kan itu? Ternyata tidak. Luas permasalahannya. Bagian-bagian tertentu dari bangkai Walaupun ada perbedaan Dalam menentukan bagian-bagian tertentu ini Di kalangan ulama Di antaranya adalah permasalahan Hukum menjual uh, Bulu Kambing Atau domba Dan hewan ternak lainnya Atau ayam apanya itu uh, Kan sayapnya dilara bulunya bulunya ya yang dibuat kok gitulah ya. itu bahasa arabnya namanya risha nah pokoknya risha itu nah bulunya itu ya. yang dibuat kok gitu nah. nah jadi apa hukumnya menjual yang seperti ini dari hewan yang mati dengan sendirinya dalam pengertian bangkai, boleh nggak? Ada kambing mati, wah daripada dibuang gitu saja, bulunya nah apa, potongin dijual untuk bahan uh, apa? Yeah. Nah, boleh atau tidak? Ada ayam mati di apa namanya di jalan dua tabrak bis daripada dibiarkan, boleh nggak saya ambil bulunya untuk dikirim ke pabrik penjual kopi? Nah, dan yang semisalnya, boleh gak? Nah ini permasalahan Jawabannya adalah Pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Menyatakan boleh Menjual atau Membeli jenis-jenis Atau bagian-bagian Tertentu dari bangkai tersebut Seperti yang disebutkan tadi Bulunya ya Misalkan ya, Bulu atau Rambut hewan. Nah, nanti akan ada pembahasan satu persatu. Namun sebagian ulama menyatakan nggak boleh, diantaranya alimam syafi'iyurahimallah dan alimam ata. Nah, binabirobah menyatakan tidak boleh karena bangkai itu najis sehingga bulu dan segala yang diatasnya yang terkait dengannya juga najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan, karena itu barang najis. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, menyatakan bulu dari kambing yang mati misalnya atau onta yang mati sebagai bangkai itu tidak najis, dia tetap suci. Nah, yang najis itu adalah dagingnya, gajisnya, darahnya. Ya rempelonya, hatinya, nah itu najis. Nah, tapi kalau bulu tidak najis, kata mereka. Sehingga atas dasar itu, menurut pendapat ulama, jumur jumur ulama adalah boleh menjual jenis-jenis seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian. Dalilnya adalah mereka jumhur ulama berdalil dengan ayat ke-80 surat An-Nahl. Ayat ke-80 surat An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Tastakhiffunaha yauma va'nikum wa yauma iqamatikum. Wa min awsafiha wa awbariha wa asyariha atatan. Wa mata'an ilahi surat An-Nahl ayat ke-8 ini dalilnya jumhur, kata Allah SWT sesungguhnya Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal kalian dan Allah telah menjadikan dari kulit hewan-hewan ternak kalian itu sebagai bahan untuk rumah, yang bisa kalian bawa dengan ringan baik di saat kalian sadar membawa bahan itu ya untuk kemah hidup tenda ataupun dalam keadaan kalian tidak safar. Begitu pula kata Allah, Allah berikan untuk kalian awsa suf wal dari domba wa aubariha bulu anta wa asyariha dari bulu kambing Asasan sebagai alat-alat atau perabot rumah tangga. Ya. Sebagai bahan perabot rumah tangga kemucing eh jadi apalagi keset ya dan yang misalnya wamatan ilaahi dan sebagai perhiasan di sini secara umum kata jumhur ulama bahwa ayat ini tidak hanya khusus bagi hewan yang masih hidup atau disembelih secara syar'i tapi juga meliputi yang mati secara tidak syar'i yakni bangkai tetap sufnya Kemudian rambutnya, bulunya itu boleh dimanfaatkan. Ini kata jumhur, siapa? Al-ulama. Tetapi uh, sementara dalil, Imam syafi'i rahimahullah, tentang secara mutlak, bahwa yang namanya bangka itu tetap haram, tidak boleh dijual atau dibeli. Dalilnya adalah hadis Jabir yang kita dengarkan bersama di Dirawatkan Bukhari dan Muslim Inna allaha wa rasulahu harrama bay'ala al-khamri wal-mayta Tadi hadis yang pertama tentang khamar itu juga kelanjutannya Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli apa? Al-khamar dan bangkai Hadis ini dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga alimam muslim nah tanya anda apa hukumnya menjualan Apa itu al-maidah antum antum ini banyak. Nah antum abu fajar bangai definisinya itu artinya dengan cara. Kemudian berikutnya hukum menjual kulit, ya, hukum menjual kulit bangkai, boleh ataukah tidak boleh? Nah, tahu kulit ya, ada kambing mati, ya, tabrak mati, ya bangkai, dimakan, haram hukumnya, dimakan ya nggak boleh. Allah dengan tegas menyatakan di Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir" dan seterusnya. Allah telah mengharamkan kepada kalian al bangkai, darah dan yang seterusnya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tinggal sekarang kulit bangkai. Boleh enggak kita e, menjualnya atau membelinya? Di sini terjadi khilaf Juga di kalangan para ulama Jumhur ulama menyatakan boleh nah, Jumhur ulama menyatakan boleh Nah ini penting hukum ini untuk para pedagang kulit nah. Jadi untuk para pedagang kulit Kalau menemukan kambing mati Bingung kan gimana ini kira-kira nah. Boleh gak saya beli ini Atau saya jual jumhur ulama menyatakan boleh untuk diperjualbelikan dengan syarat dengan syarat telah disamak ya telah disamak nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dan yang lainnya Bahwasanya Rasulullah dan para sahabat Berjalan melewati Sebuah bangkai Bangkai kambing Yang sedang diseret nah, Melihat keadaan itu Rasulullah menyatakan Halla intafa'tum biha Kenapa kalian tidak mau mengambil manfaat Dari bangkai ini tadi Maksudnya dari kulitnya Sahabat menyatakan inna hamaytah ya Rasul. Sesungguhnya ini bangka ya Rasul. Di kita ambil manfaat? Rasul menjatakan ayumaihabin dubirafak tahur. Segala bentuk kulit kalau sudah disamak maka dia suci. Ya, maka dia suci. Dengan dalil hadis ini. Jumhur ulama menyatakan boleh untuk menjual kulit kambing atau sapi atau honta dan atau binatang yang lainnya yang dihalalkan selama sudah di apa samak kulit ayam pun boleh kalau disamak, kalau boleh, bisa, bisa disamak kulit ayam. Tidak nah, nah mungkin sekarang perkembangan teknologi nah, kulit ayam juga bisa disamak, misalnya dijadikan sepatu. Nah, namun sebagian ulama yang lainnya Menyatakan tidak boleh Sebagian ulama yang lainnya Menyatakan tidak boleh Namun loh kalau sudah disamak kemudian suci berarti kan boleh dimakan nah iya kan berlanjut ini sekarang ya. tadinya bangkai iya kemudian waduh dagingnya repot ya apa kulitnya dah disamak kemudian dijadikan ramba oh ramba itu setelah disamak ya nah jadi Maka jawabannya adalah tidak boleh, haram tetap. Kalau untuk dimakan tidak boleh. Nah. Hah? Nggak tahu. Yang Iya kalau enggak tahu enggak ada masalah kalau enggak tahu. Ini pembahasan ini yang tahu dan bagi orang yang tahu nah. Tentang bolehnya menjual kulit Bangkai yang sudah disamak, Ini adalah disamping mendapat jumhur Juga tarjih Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala Tarjih Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala Yang menyatakan tidak boleh adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik Rahimahumullah Sementara yang lainnya Syafi'i dan Jumhur mayoritas ulama menyatakan Boleh Kemudian Kalau belum disamak Apakah boleh nah, Kalau kulit Bangkai tersebut Sekali lagi pembicaraan kita tentang apa Bangkai ya Kalau kulit bangkai tersebut belum disamak Karena keburu-buru Atau ya, gak punya waktu ini Untuk nyamak Atau gak bisa nyamak Ada kambing mati dikulitin nah, Katanya boleh nih Katanya jumpur dijual nah, Kulitnya Loh kok oh iya saya sudah ikut daurah Jumbur ulama menyatakan boleh dijual nah. Terus Iya ya kini tapi di persyarat apa Kalau sudah disamak Ya tapi saya enggak bisa nyamak Siapa yang mau nyamak cepat nanti selak rusak ini nah, Gimana Terus ada pembeli ini sekarang Yang mau beli kulit tersebut Waduh bingung antara dijual atau tidak Antara disamak dan tidak disamak nah. Maka ini permasalahannya Tergambar permasalahannya Nah Alhamdulillah sekarang tinggal kita memberikan gambaran tentang hukumnya. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Dijual kalau belum disamak. Nanti rusak ya terserah pokoknya syaratnya disamak. Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang tadi barusan kita sebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul, ambil manfaat. Ketika nu ya Rasulullah, bangkai ya kalau sudah disamak dia suci. Atas dasar itu, jumhur menyatakan wajib disamak dulu baru di Sementara sebagian ulama diantaranya alimam Abu Hanifa Az-Zuri, Al-Laits, bahkan disebutkan itu adalah terjih al Bukhari rahimahullah boleh untuk dijual sebelum disamak. Nah, jadi memang dua pendapat ini sangat kuat, tapi nampaknya cumbur ulama lebih kuat pendapatnya dalam hal ini bahwa tidak boleh diperjualbelikan selama belum disamak. Kenapa? Karena kalau belum disamak dia masih na najis. Lalu bagaimana dengan misalkan Bagian-bagian uh, lain dari bangkai Di antaranya uh, uh, Yang sering juga dibahas itu Gajih ya, Dari bangkai Gajih dari bangkai Yang bisa dijadikan sebagai Bahan beberapa jenis minyak dan yang misalnya ya itu bagaimana hukumnya nah, jawabannya adalah tetap tidak boleh menjual gajih ya, bangkai walaupun bukan untuk di dimakan menjualnya itu tidak boleh menjualnya tidak boleh. Ini juga pendapat sekali lagi mayoritas ulama. Nah. Dalil mereka adalah hadis Jabir yang tadi kita sebutkan ada kelanjutannya itu panjang hadis Jabir. Inna <tom> Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal mayta wal khinzir wal asnam. Artinya Allah mengharamkan jual beli al khamar, bangkai, babi, dan patung faqila ada seorang sahabat yang bertanya ya rasulullah araita syuhum almaita fa innaha yutla biha as-sufun wa al-julud wa yastasbihu nas bagaimana pendapat wahai rasul apa hukumnya kalau menjual uh, gajih dari bangkai gajihnya dijual karena banyak manfaatnya wahai rasul di antaranya adalah untuk melapisi perahu ya. jadi kayunya itu perahu itu dilapisi dengan gaji ini tadi Nah, kalau sekarang pakai apa caranya fungsinya adalah untuk menghalangi menyerapnya air ke dalam kayu perahu tersebut karena kalau kayu perahu itu menyerap air dia akan berat dan tenggelam maka dilapisi dengan gaji itu tadi lemah itu Dan juga dipakai oleh mereka ya Rasulullah untuk melembutkan kulit yang sudah kering ya kulit apa namanya kambing ataupun yang lain untuk proses setelah samak itu ya supaya lembut nah, dipakai itu dan juga ya Rasul dipakai untuk bahan bakar penerangan lampu nah, gimana ya Rasulullah ada manfaatnya daripada dibuang begini ambil ya Rasul ini kalau daging kan untuk dimakan misalkan, nah ini bisa ya Rasul untuk ini untuk itu. gimana ya Rasul Rasulullah s.a.w. menjawab dengan tegas la huwa haramun tidak boleh hukumnya haram la. kalimat la huwa haram bomir huwa di sini difahami oleh sebagian ulama bersifat umum haram jual belinya dan haram penggunaannya Walaupun nggak jual beli, nah, tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa wamilhuwa di sini kembalinya kepada jual belinya karena Rasulullah topiknya berbicara tentang apa? tentang jual beli. Innova harama bayah al wal meita wal khinzir wal asnam. Kemudian mendengar ini sahabat uh, memberikan beberapa uh, menjelaskan beberapa realita gitu loh. Bagaimana Rasulullah dengan lemak bangkai itu yang ada manfaatnya ya Rasul? Maksudnya bolehkah diperjualbelikan? Ini maksudnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan kebanyakan atau mayoritas ulama sehingga atas dasar itu para ulama tetap mengharamkan menjual lemak dari bangkai tetapi memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya apa? Boleh. Nah, Di antaranya juga yang menegaskan tentang haramnya menjual dan bolehnya memanfaatkan itu adalah lanjutan dari hadis itu. Rasulullah melanjutkan, "Qatala Allahul Yahuda. Fa inna Allah lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluhu faba'uuhu wa akalu tsamanaha." Allah telah melaknat kaum Yahudi karena sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan kepada mereka Lemak dari uh, Barak Allah fikum uh, Hewan sembilan mereka ya, ya, Itu mereka mengakal-ngakali ya, Akhirnya lemaknya itu di kemas kemudian dijual dan dijadikan sebagai penghasilan nah, ini termasuk apa yang menguatkan bahwa yang dilarang itu adalah menjualnya kalau mengambil manfaatnya ya untuk kepentingan-pentingan tadi cuma ulama menyatakan boleh nah, Antum paham ya insyaallah nah, biar agak nggak ngantuk saya beri kesempatan pertanyaan aja dah satu pertanyaan terkait dengan yang telah dijelaskan nah bapak tapi singkat padat enam nah Hah? nah apa anak kecil ya Dia belum memajes. Hmm. Kalau barangnya barang yang kecil yang ringan, ya, misalkan beli apa namanya lombok 200 rupiah, Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Nah. Tapi kalau barang yang agak besar, nggak boleh. Nah, dia. Yeah. Jawabannya itu ada alkoholnya, ada yang mengerti, dengan pasti tapi ya. Rata-rata, berarti ada yang nggak rata-rata kan gini? Nah ini Tuh. yang. Ana nggak tahu apakah memang harus alkohol sehingga bisa difonis semua dalam. Nanti pakai yang dorongan aja kan gitu, nah pakai yang dorongan aja. Nah nanti akan dibahas tentang babi sendiri. Nah yang telah lalu aja. Nah membeli alkohol untuk membersihkan head, membeli alkohol untuk membersihkan nah. head. Ada bahan lain nggak selain alkohol? Tahu, anak, walah alam. Ya memang semua zat warna bau <laughs> alam. Biasa para para talaba dengan etanol. Loh, enggak nanya ada enggak selain alkohol? Ada pembersih selain alkohol. Apa? Etanol. Etanol, iya. Yeah. <laughs> oh, eh, iya, tapi bisa etanol untuk membersihkan head ya. Etanol bukan alkohol ya? Sama. Sama, iya. Ya, Iya, turunan. Nah, anak turunan alkohol. Juga anda Bapak, nah, bukan alkohol, Bukan ya Bapak, khamr. Iya. Cuka itu bahasa Arabnya khamr. Rasulullah menyatakan nikmal udumu al-khan, sebaik-baik kuah itu saya naik-na kuah itu al-khan. Nah. Makanya banyak makan cuka biar. <tik> <tik> Jadi kita lanjutkan barakallahu alaikum. Berikutnya terkait dengan masalah al-maitah ini ada beberapa jenis maitah yang secara syar'i diizinkan dalam pengertian halal hukumnya ada yang diperkecualikan mati sendirinya ya, mati dengan sendirinya nah, ini yang tercakup dalam hadis Ibnu Umar Ibn radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma lafadznya uhihdat lana Maitatani wadaman telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa'amma al-maitatan fa'alhud wal-jarad, wa'amma al-daman fa'al-gabid watiha. Telah dihalalkan untuk kami, yaitu umat Islam ini, dua jenis bangkai, dua jenis bangkai. Apa dua jenis bangka itu Ikan dan Apa namanya Belalang Ikan dan belalang Nah kuan, Maka Dua jenis Hewan ini walaupun mati dengan sendirinya Nemu ikan gitu ya Ngambang Nah Gak ada yang menjaring, gak ada yang mengkail nah, Maka pastikan itu adalah halal hukumnya Kemudian Yang kedua belalang ya, Jenis belalang itu juga halal hukumnya Walaupun sudah ditemukan dalam keadaan mati nah, Maka menjual ataupun membelinya pun boleh Menjual ataupun membelinya pun boleh Nah, Nanti akan ada pembahasan lain Terkait dengan masalah jenis-jenis hewan ini Pada bagian syarat ketiga ini Azmi Syarat ketiga ini apa? Syarat ketiga Syarat sah jual beli yang ketiga apa? Enam Berikutnya enam siapa ini yang berikutnya yang mau jawab Komar apa syarat jual beli yang ketiga Loh Komar bukan Umar Barakalafik ada ada coughnya Umar Komar 6. Nah, ini ada yang musafir ini. Nah. nah, mungkin siapa yang bisa menjawab? Ini Reza, Apanya halal jual belinya? Ha? Eh, barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Nah, ya, tapi waktu sudah habis. Iya sedikit jawabannya panjang nanti nah, Nanti insyaallah dipersiapkan Ditulis di kertas Kemudian kita istirahat Barang 15 sampai 20 menit Kemudian kita lanjutkan Hingga duhur nanti Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad wa'alaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh